paman maturnun tebing breksi dan seluruh penonton bercinta keroncong tepuk tangan untuk kita semua paman paman mata hati Hai karena waktu mau meraih cinta ke kepala butung bot butung ngote